Amazon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillah, Pemirsa Indonesia, dimanapun ik berada, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini, kembali kita ketemu lagi di sini ik ben op dan AA. ik Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Pemirsa, buat Anda yang di rumah pagi hari ini, Anda bisa langsung bertanya ke Mama Dede atau curhat. Silakan, Anda bisa menghubungi 56976809 Atau yang ingin curhat melalui Skype juga bisa, silakan diet saja di kami di mamaha.beraksi. Ibu-ibu, apa kabar, Bu? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu? ya. Hai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarganya di rumah juga sehat. Udah pada makan Ibu? Belum. Udah pada mandi? Belum. Udah pada tidur? Belum. Luar biasa ya. Makan, mandi belum ada ya. Tidur juga belum. Tapi udah masuk tipi. Ya. Alhamdulillah semuanya kelihatan cantik ya. Suami di rumah gimana kabarnya? Suka berantem gak sama Ibu? Kalau berantem mah pernah ya Bu ya. Namanya suami istri itu pasti ada aja berantemnya ya. Kadang-kadang katanya kalau lagi berantem karena sering berkelanjutan batas kesabaran seorang istri akhirnya habis. Iya, apakah itu benar ada batas kesabaran seorang istri padahal diperlukan juga kesabaran yang banyak yang tinggi dan juga Perlu sekali sekali mengalah supaya uh, keluarga tetap berjalan harmonis ya. Tapi ya itu kadang-kadang ada yang bilang aduh mah rasa sabar saya udah habis ngadepin laki-laki yang kayak begitu ya. Makanya cari laki-laki yang kayak begini ya. <tik> Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama memba sama sama sama membahas masalah tersebut kita akan ikuti tausiyah Mama tentang batas kesabaran seorang istri. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa Wassalatu wassalamu ala asrafil anibiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ajmain ajba'in ama ba'du Batas kesabaran seorang isli Yang namanya manusia Baik laki-laki maupun perempuan suatu saat Pasti pernah mendapatkan ujian. Betul? Betul? Siapakah di antara Anda yang selama hidup tidak pernah dapat ujian? Ngacung. Enggak ada. Semua pasti dapat. cuman beda-beda. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155-156. Walana nabluwannakum bishai minal haupi wa cu'i wa naksiminal amwali wal aapusi wa tamarot babasiris sobirin al ladhina iza asobatuhum musibah olu inna lillahi wa inna lillahi wazimu. Semua manusia diuji oleh Allah. Dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Takut enggak punya makanan, takut enggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar Siapa orang sobar Tiap ada musibah Dia beristirja Saya berasal dari Allah Dan kembali kepada Mbah Salah semua punya Yang suaminya baik Istrinya centil ada? Ada Ngacung centil? Ada. Yang istrinya baik Suaminya ganjen Nggak boleh ada. lihat jidat licin. Kalau lihat Nydat nydci Nyosor Ada Yang mana orangnya Keluarga lain Suami baik, bini baik Anak pertama ngalawan ayah, ayah. Anak nuka dua, Nuka hiji bener, nuka 2 Pika sebelun, ayah. ayah Yang kedua baik, yang ketiga ngerong-rong, ayah. ayah Yang ketiga baik, si bontot Ngerujak ati Pernah anda makan rujak ati Sakitnya disini Keluarga lain, suami, istri, anak-anak Semuanya baik, bapak kandung makandung nyebelin, suara kandung nyebelin, semuanya baik mertua nyebelin, mertua baik ipar nyebelin, ipar baik menantu minta dijitak, tetangga, teman kerja selalu ada yang menyebalkan buat kita, itu musibah. Kenapa musibah dikirim oleh Allah? Alla di kalau wal hayat, alia ayukum asun amala, menguji kita. Siapakah diantara kita yang terbaik amalnya, mangkanya? Allah berikan ujian kepada kita dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bukan dari orang jauh. Kalau dari orang jauh bagaimana Allah menguji kita? Suami diuji dengan istri. Orang dekat apa orang jauh? Dekat. Istri diuji sama suami, diuji sama anak. Semua yang bergesekan dengan kita. Untuk menguji kesabaran kita. Iman atau tidak. Sabar atau tidak. Orang yang sabar kalau ada musibah dia kembali kepada Allah. Saya berasal dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Yang namanya sabar seperti itu. Rasul bersabda sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau mereka dapatkan kebahagiaan, keuntungan, kesenangan mereka bersyukur kepada Allah. Syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah mereka bersabar-sabar itu baik bagi mereka tuh. Kalau kita orang beriman begitu. Masa Allah sabar gak boleh habis. Andai lihat dalam surat Ali Imran ayat Bartus. Ya hey ayyuhalladzina amarus birru wasabiru warabitut wa taqullaha la'allakum Hai orang yang beriman, modalnya iman dulu loh. Hai hey orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang-orang yang beruntung. Modalnya iman, kemudian bertakwa. Sabar gak boleh habis. Kita kadang-kadang jangankan sama orang lain, sama anak kandung dibilang sabarnya habis. Hmm. Awalnya mah sabar ngadepin kamu, bandel banget jadi anak, lama-lama sabar mamah habis. Kata Allah dalam ayat ini, kalau yang sabarnya habis dia bukan orang beriman. Orang beriman sampai kapanpun sabar mereka tidak akan habis. Yang mun, Namun yang namanya sabar terbagi empat. Yang namanya sabar Yang pertama tabah hati Yang kedua menahan diri Yang ketiga menerima Yang keempat memaksa dan mewajibkan. Kita lihat sebagai istri di rumah Harus tabah hati Suami sebelum nikah manis Cakep Ngomongnya menyejukkan Begitu menikah ternyata oh. Sabar Resiko ditanggung penumpang Dulu kenapa mau kawin sama dia nah. Jangan menyesali Keputusan yang sudah kita ambil Makanya Islam mengajarkan Sebelum kita ngambil keputusan Istiharoh dulu Tuh. Itu udah ketahuan Satu Kemudian yang namanya jadi istri Jadi suami dalam rumah tangga Kita harus menahan diri dari perbuatan yang dilarang Jengkel sama suami Jangan maki-maki Suami kepala keluarga Bicarakan, dimusawarahkan Mana yang anda suka, mana yang tidak Semua kan pasti dibicarakan maenah Kepala sama hitam Pendapat berbeda-beda Yang namanya saudara kandung aja beda-beda -beda. Keinginan betul gak? Apalagi dua orang suami istri yang berlatar belakang berbeda Pendidikan yang berbeda budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda Dikasih diutnya juga beda Ekonomi berbeda Disatuin, saling yang dibutuhkan Sabar istri punya suami seperti itu. Suami sabar, punya suami seperti ini. Jangan dia bilang awalnya sabar, nanti laki gue sabar, enggak bilang lagi gue lama-lama enggak sabar. Ya salah, lu ngapain melih dia? Hmm. Sabar terus. Cuman memang kita ini manusia punya sifat berkeluh kesah. Al-insanu khuliqa haluan wa idza masausaru jazuan wa idza masal hairu manuan illal al musallin alladzina hum arsalatihim al daim. Sesungguhnya manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau dia punya kebahagi, kesenangan, dia berkeluh kesah ngomong kemana-mana. Kalau dia punya kesenangan, dia diam seribu bahasa, gak pernah cerita sama orang. Kecuali orang sholat, orang yang sholatnya daim, senang, susah, gak pernah cerita sama orang. Yuk, jangan sampai kita ada masalah dengan suami, ngomong kemana-mana, telan oleh kita. Sabar sampai mati, di situ adalah pahala kita. Digesek oleh Allah ujian dari orang terdekat dari suami kita, ista'ainu bishobriwasolah. Jadi kela sobar dengan solat sebagai penolong kamu. Padokuruni ada kurukum waskuruli walataqpurun. Ingatlahkan kepadaku, aku ingat kepada kalian bersyukur dengan nikmatku. Jangan kufur nikmat. Belum punya laki pengen dikawinin, dikawinin ngeluh mulu. Kapan lu syukurnya mikir? Iya, oke baik. Itu dia, tahu siapa untuk tema kita pagi hari ini tentang batas kesabaran seorang istri Ada yang di rumah silakan, ada sudah bisa menghubungi 56976809 untuk yang ingin curhat melalui telepon Yang ingin curhat melalui Skype bisa di-add saja dulu, ID kami di mamaha.peraksi Sekarang saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio, yang belum tidur, belum makan, belum mandi Oke ya. Ya pertama adalah Majelis Salim Alfurqon Pasir Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini Depok ya? Depok. Uh, Depok. berapa sih kalau Pasir Putih itu, Bu? Depok. Oh, ada Sawangan Pasir Putih, iya itu iya Itu tadinya kebon, Del, kebon mulu di Solo Sekarang Kajanya udah jadi rumah. Rumah Minah, kebon rumahnya. Iya. Keren duit, Depok ada pantai Pasir Putih ya? Ternyata bekas kebon. Iya. Kebon diamparin Sekarang pasir. Sekarang masih banyak juga kebon. Iya. Makanya brosnya ijo. Iya. Wah oh, iya. Bos, brosnya pada ijo-ijo semua. Iya. Iya, tapi ada yang enggak beli satu. Iya. Tinggalan dia. Udah kehabisan. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir sini. Eh, dari Depok bawa apa? Bibin. Wah kencang banget suaranya. Barut umben dari depok bahwa inian oleh-oleh biasanya bawa masalah Terima <tuk> kasih ya belimbingnya ya Belimbing <tuk> itu kalau dipotong jadi bintang <tuk> Oke baik, sekarang yang berikutnya adalah majelis talim At-Tamim Garut Assalamualaikum Waalaikumsalam Kumaha damah Garut Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Garutnya daerah mana namanya Bu? Tarogong Tarogong, Kaler Kaler Kaler. Gye, ye, eng, gemuhun Ya Terima kasih sudah hadir sini dan bawa dodol ya Bu ya. Wah. Alhamdulillah, dodol sama apa satu lagi tadi? Sama domba. Sama jeruk, iya. Iya, baik terima kasih. Pagi hari ini kita semua banyak dapat buah-buahan ya. Ada yang ngantuk nih Ibu, ya. Lagi dikenalin dia ngantuk mah begini, ya udah belum tidur ya bu ya Belum. Oh. iya kelihatan Tidak. banget ya baik terima kasih nanti yang lain akan saya absen uh, lagi tapi sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di mamah dan aa bersaksi bersama Yosinye. bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi.